Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wassalatu wa wa sahbihi wa mubala. Wa ilaha Wa Muhammadan sallallahu wa ala wa sahbihi wa alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini kita akan memulai kajian, uh, salah satu kitab fikih yaitu Om um Datul Ahgam. dan para ulama dalam menulis kitab fikih itu ada beberapa bentuk ada yang bentuknya tauwalat yang panjang lebar dan ada yang bentuk ringkas dan ada yang pertengahan kemudian di sana juga ada yang bentuknya menyampaikan akwal ulama dan ada yang bentuknya fikih hadis Yang kita pelajari di sini adalah bentuk fikih hadis. Contoh yang bentuknya ringkas, fikih yang bentuknya matang. Mereka menyampaikan pendapat masing-masing sesuai dengan madhabnya. Seperti misalnya matan Ibnu Suja. Kemudian ada yang pertengahan seperti kitab Al-Umdah karya Ibnu Utama. Kemudian ada yang panjang lebar seperti Al-Mughni atau Al-Majmu'. Kemudian ada yang dikarang berdasarkan hadis, maka mereka tidak menyampaikan pendapatnya, namun hanya menyampaikan hadis-hadisnya. Hadis dalam masalah fikih kemudian disusun sesuai dengan bab-bab fikih, seperti Pulgul Marom karya Syawab al Hafidhun hajar, kemudian Om Datul Ahkam yang kitabkan karya Abdul Ghani. Kemudian satu catatan. Gala taba'unnas Sebagian orang Keliru tentang masalah Siapakah penulis kitab Om um Tatulahka Apakah Ibn Udama Ataukah ulama' Yang lain, karena sama-sama Al-Makdisi Bahkan Beberapa ulama' kontemporer Dalam mersara kitab Om um Tatulahka Kemudian memberikan Penjelasan Tentang tarjamah mu'allef Tentang biografi mu'allef Ada sebagian yang keliru Ternyata Banyak diantara uh, Syarih Memberi syarah Yang mengatakan bahasanya penulis Umdadul Ahkam adalah Ibnu Udama Sahibul Mughni Ibnu Udama penulis kitab Al-Mughni Dan yang benar Ibnu Udama dengan penulis Umdadul Ahkam ini berbeda Kalau Ibnu Udama Penulis al mugni Nama belia adalah Abdullah bin Ahmad ibnu Muhammad bin Qudama Al-Juma'ili Al-Maktisi Yang sering kita kenal dengan ibnu Qudama Al-Maktisi Sedangkan penulis Umdatul Ahkam Nama belia Abdul Ghani bin Abdul Wahid Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maktisi al Al-Juma'ili Abu Muhammad Kalau Ibnu Hudamah itu gelarnya Muwafakutin Kalau Abdul Wani penulis Om Dadul Ahkam gelarnya Tekiyutin Ini dua ulama yang berbeda Hanya saja Tahun kelahiran mereka sama Mereka sama-sama dilahirkan tahun 541 Hijriah Tapi wafatnya berbeda Kalau Ibnu Hudamah penulis Al-Mu'ni Wafat tahun 620 Kalau penulis kitab Umtadul Ahkam Zani, Ini wafat tahun 600 Berarti selisih 20 tahun usianya Maka kalau kita lihat Beliau lahir tahun 541 Meninggal tahun 600 Usianya berapa? Sekitar 59 tahun Beliau usianya 59 tahun Kalau Ibn Uthama eh, 79 tahun Ini dua ulama yang berbeda Namun kebanyakan orang sulit membedakan dua hal ini Karena dua-duanya Al-Juma'i Lahir dari daerah Juma'il dan Juma'il Ini berada di eh, satu daerah yang di dekat kota Nablis Di Palestina Dan beliau bernisbah kepada Baitul Maktis Makanya disebut al-maqtiz. Kemudian tentang Umdatul Omda Umda artinya inti, al-ahkam artinya hukum. Ini nyuwen banget teng ngomongnya kanan kiri jadi saya kerepotan. Kalau ayam begitu kan matanya di kanan dan kiri, coba melihat gini saja. Tapi ini kan matanya di depan, di depannya kosong. <gul> <gul> Mungkin agak bagus Biar apa Arah pandangannya nggak tolah toleh Besartanya tidak di kanan dan di kiri Bagi yang kutur Boleh bersandar T Kitab Om Ahkam eh, Ini Ditulis oleh mu'alib Dan banyak ulama yang memberikan syarah Baik ulama masa silam Maupun ulama kontemporer Di antara syarah yang terkenal di masa silam Adalah syarah Ibn Tatiqil'id Ikamul Ahkang Om Datil Ahkan. Dan ini syarah Om um Datil Yang sangat syarat Yang sangat banyak Mengandung pelajaran tentang masalah Usul fikih. Sebagaimana kebiasaan penulis Ibn Tatiqil'id Beliau tanya menyampaikan kajian masalah usul fikih sehingga syarat hadis atau syarat had beliau uh, had tentang hadis umdatul banyak membahas masalah usul fikih terkait dengan hadis karena itu jika ada ikhwah yang suka belajar usul fikih termasuk salah satu buku yang bisa dijadikan rujukan adalah Ibn Taqiqil'in Kemudian syarah ulama kontemporer Yang terkenal adalah Teysirul'alam Karya Syekh Abdullah al -Bashyam. Dan insya Allah Itu yang akan nanti kita jadikan sebagai acuan Dan syarah ini Yang paling banyak eh, Digunakan oleh ilmi Di berbagai daerah Kemudian ulama yang lain Yang memiliki syarah Adalah Imam Ibn Zaymin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 caip, care este unul dintre cele di importante, este unul dintre cele mai importante, este unul dintre Atau langsung hadis este unul dintre pengantar penerjemah. Si, Saya bacakan mukadimah muaddah. Kalau dibuka aslinya ada mukadimah muaddah. Qaulal Asy-Syaikh Al-Hafiz Taqiyuddin Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Muqtisii. Kita sarankan karena ini buku hadis, bagi yang punya buku asli bisa dibawa. Nanti pelan-pelan kita terjemahkan sehingga tidak terlalu bergantung pada terjemahan. Alhamdulillah il malik al-Jabbar wahit al al-Qahar Wa-ashadu an-la-ilaha illallah Wahdahu la-sharikalah Rabbul samawati wal-arzi Wa-ma payna-uma Al-Azizul Ghafar Wa-ashadu an muhammadan Abduhu wa rasuluhu Al-Mustafal Mukhtar Sallallahu alayhi wa ala alihi Wa sahbihi wal adha Amma ba'du Ammat itu namanya faslul khitab pemisah antara muqaddimah dan isi khutbah. Dan setelah ammat itu nanti ditambahi dengan fa. Ammat itu fa inna ada fa. Fa inna atau kalau kia isim fa hadza. Fa hadzal kitab. Namanya faslul khitab. Hil, atei mengatakan bahwa orang yang pertama mengucapkan awa, awa, adalah Nabiullah awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, daud awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa, Namun wallahu alam apakah hikayat ini sahih? Kalau ayatnya mengatakan demikian, tapi ulama mufassirin berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan faslul khitab yang Allah berikan kepada Daud itu apakah sebatas ucapan amma ba'tu ataukah kemampuan beliau dalam menjelaskan dan kemampuan beliau dalam berceramah yang sangat mudah mempengaruhi orang lain? Fa inna ba'd ikhwani Sealan ini ikhtisoroh cumletin fi ahadis alahkam. Sebagian saudara-saudaraku meminta kepadaku untuk meringkas sejumlah hadis-hadis tentang hukum mimat tepakoh alaihul yang disepakati oleh dua imam yang disepakati oleh dua imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Jumfi al Bukhari. Wa muslim bin hajjad bin muslim al-fushairi an-nayzaburi Fa ajabtuhu Me ila soalihi roja'al manpa'di bihi Mereka memintaku untuk mengumpulkan sejumlah hadis Tentang masalah hukum Yang disepakati oleh imam Bukhari dan muslim Kemudian aku penuhi permintaan mereka al Manfaat TVI dengan harapan ada manfaat dengan buku ini Dan seperti yang kita tahu, para ulama ketika menulis hadis Itu ada yang motivasinya karena keinginan pribadi Dia melihat kondisi masyarakat, kemudian ingin menulis sesuai apa yang ada di masyarakat Menjawab permasalahan yang ada di masyarakat Ada yang karena permintaan orang lain Dan ada yang karena hanya sebatas ingin nulis Meskipun tidak melihat bagaimana kebutuhan di masyarakat. Kemudian di sini beliau mengatakan bahwasanya hadis yang beliau sampaikan adalah yang disepakati oleh Bukhari dan muslim. Namun eh, dijelaskan oleh Azhar Kashi ash yang beliau juga memiliki syarah untuk al-Bukhari bahwa tidak semua hadis yang ada di kitab ini dirilihatkan oleh Bukhari muslim Hai ada yang dilihatkan oleh muslim saja dan ada yang oleh Bukhari saja sehingga beliau menyampaikan hadits yang tidak mutata ada dan Abdullah akan memberikan catatan di bagian mana hadis tersebut yang tidak dilakukan oleh bukhari muslim. Kemudian tentang istilah mutabapun aleh tentang istilah mutabapun aleh ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud mutabapun aleh. Jumhur ahli hadis mengatakan bahwasanya mutabapun aleh adalah hadis yang dilakukan oleh bukhari dan muslim pahs. Hadis yang dilihatkan oleh hanya Bukhari Muslim Atau lebih dari itu Yang penting pokoknya dua imam ini ada Maka kalau ada hadis Rawahu Sabah ah", Dilihatkan oleh tujuh imam Bisa dipastikan Mutafak Atau hadis yang Rawahu Siddah Bisa dipastikan Mutafak Alayh Kalau dilihatkan oleh Khamsah Mutafak Alayh tidak belum tentu kenapa? arba'ah, satunya? Eng Ahmad. Berarti bukan muttafaq alaih. Khamsah kan muttafaq alaih. Kalau rawu salatah? arba'ah, arba'ah Bukhari Muslim Ahmad. Meteorologul Salata nu tapă, alee. înde jumhur, l hadis satea a făcut ca și cum ar fi făcut ca și cum ar fi făcut ca și cum ar fi Maka darul de sebut Mustabha alaih Jika yang melihatkan adalah Bukhari Muslim Ahmad Dan ulama yang berniat ini Adalah kakeknya Sheikhul Islam ibn Daimiyah Majdutin Majdutin ibn Daimiyah Abdus Salam Majdutin Abdus Salam ibn Daimiyah Kalau Sheikhul Islam ibn Daimiyah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam, kakeknya Abdul Salam bin ini ee satu hadis bisa disebut muttapaq alaih, jika perawinya Bukhari, Muslim dan Ahmad. Kalau Bukhari Muslim saja belum muttapaq Was sahih ma'al jumhur. Dan pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama Slavă, situ hadir in, Bukhari muslim sudah juga sunt în karena syarat yang diberikan Bukhari muslim berbeda dengan syarat imam ahmad dalam menulis hadis. Au hafidhahu au nadharafihi Saya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah memberikan manfaat Kitab ini bagi kami Waman katabahu Dan orang yang menyalin Kitab ini Au samiahu atau yang mendengar Dibacakan Kitab ini Au korahu atau yang membacakannya Au hafidhahu atau yang menghafalkannya Au yang mengkajinya Semuanya beliau doakan Kita berharap semoga kita termasuk salah satunya insyaallah wa ayyati ala hu khalisal li al karim mujibanal fawzi latihi fi jannatil naim fa innahu hasbunallahi wa ni'mal wakil dan Allah jadikan usaha ini ikhlas untuk mengharapkan wajahnya al karim yang mulia mengharapkan wajah Allah di makna mengharapkan bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Maka mana ibtiloha wajihillah Itu adalah Berharap bisa melihat wajah Allah Ketika di surga Mu'jiban il-fauzi Yang mengantarkan untuk mendapatkan Keberuntungan latai Disisinya berupa jannatul nergi Surga yang penuh kenikmatan Pa'inna uhasbuna wa wakil Kita mulai Dari bab yang pertama Kitab al Dalam buku para ulama Ini berbeda Istilahnya dengan buku yang ada di tempat kita Kalau di tempat kita Ada judul utama Di bawah judul Di bawah judul utama hierarkinya ya Judul utama, kemudian bab Subbab, kemudian apa? Subjudul misalnya ya. Tapi kalau bukunya ulama Nanti tidak bingung Judul, kitab, bab Judul Kemudian bawahnya judul kita Satu buku terdiri dari banyak kitab Kemudian di masing-masing kitab Ada banyak bab Maka kitab itu dalam bahasa kita Adalah bab Kalau bab Dalam bahasa kita Subba Bab dalam bahasa kita subbab. Ini istilah yang dipakai oleh Para ulama uh, Masa silam Tekot Maupun mutakhirin Dan beberapa ulama muasirin Meskipun ada sebagian ulama muasirin Yang menyesuaikan Tidak lagi pakai kitab Karena itu istilah lama Dan masyarakat sekarang Sudah tidak lagi mengenal Kemudian langsung bubam Karena itu Ketika membaca buku terjemahan Ada banyak orang yang keliru Hadis surat Bukhari Dalam kitab Al-Jihad Dalam kitab Abang misalnya? at -toharon. Terus dia bingung, ini Bukhari kok Tidak di sahihnya, nah, di kitab jihad, di kitab Toharon, di kitab Bukhari punya banyak sekali kitab Padahal maksudnya adalah Dalam sahih Bukhari bab tentang jihad bab tentang Toharon Karena beda istilah Dan penerjemah, tidak menerjemahkan Tidak mengubah istilah itu Sehingga Karena orang kita belum terbiasa Dengan kata kitab Dimana bab, agaknya Mereka memahaminya kitab Kristus bagaimana kitab di tempat kita satu buku. Padahal maknanya adalah bab. Kita putoharoh dalam kitab pada kitab. Maksudnya adalah bab atau haroh. Dan kita bukhah ketika mereka mensarah atau menulis buku hadis atau buku fikih, menulis buku fikih, susunan urutan sistematika. Penulisan Itu biasanya diawali Mulai kitab At-Tohar Illa Kecuali Imam Malik bin Anas Rahimahullah Yang beliau dalam kitabnya Al-Muattah Dan Muattah itu termasuk kita pikir Sesuai dengan urutan Atau berdasarkan hadis Kecuali Muattah Muattah itu Imam Malik Memulainya dengan Mewakidus Salah Kitab Mawakidus sholat Yang pertama Torah malah belakangan Tapi kalau umumnya Fukohat dalam menulis Kitab dike Sistematika Yang mereka gunakan, yang pertama Biasanya ber-Tohar Baru kemudian menyusul yang lainnya Kalau Imam Malik beda sendiri Mawakidus sholat, yang pertama al haditsul awal -aw An-amiril mu'minin Abi Hafsan Umar ibn Al-Khattabi radhiyallahu Dari Amirul Muminin Abu habs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu Sahabi Sahabiyun ma'ruf yang bergelar Amirul Muminin pertama di kalangan Khulafa Karena Al-Baqir Siddiq bergelar Khalifatu Rasulillahi sallallahu wasallam Hanya saja untuk gelar Amirul Mukminin, Aynal Itla, Amirul Mukminin yang pertama secara mutlak yang mendapatkan gelar itu adalah Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh, saudaranya dizainah, im Jahsh, radiallahu anha, istri nabi, salallahu alaihi wasallam. Dalam satu syariah, dalam satu peperangan, Abdullah bin Jahsh ini menjadi pimpinan perang. Sariyah itu uh, pasukan perang yang diutus oleh Nabi Wasallam Dan beliau tidak ikut namanya Sariyah. Abdullah bin Jahaz ketika memimpin perang ini Beliau dipanggil oleh pasukannya dengan Amirul Mu'minin Maka beliau orang yang pertama dipanggil Amirul Mu'minin Namun bukan Khalifah Dan diantara Khalifah yang dipanggil Amirul Mu'minin pertama adalah Umar Ibn Khattab din plieo mi-a minta sa fie apelat alunumulini, din cauza sugestiei lui pe Abu Bakar, kemudian a menggantikan Abu Bakar. orang menyebut beliau dengan "khalifatu khalifati rasulillah", salamu alaikum. Khalifatul lui este cea a inlocuitorului lui. A inlocuitorului lui. A inlocuitorului lui. A 0.3 khalifatu khalifati khalifati rasulillah sallallahu pengganti pengganti penggantinya nabi sallallahu belum nanti yang lain terus berapa tumpuk khalifahnya mungkin belum dikenal kuadrat ya khalifah pangkat 3 khalifah pangkat 4 kemudian beliau usul panggil saja Amirul Mukminin sejak itu beliau dipanggil Amirul Mukminin dan khalifah khalifah berikutnya kalangan kaum muslimin dipanggil Amirul Mukminin. Radhiyallahu anhu beliau mengatakan samih tu Rasulullah sallallahu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda innamal a'malu binniyat dengan bentuk jamak. Dalam rijal yang lain binniyat dengan mufrad Ba inna ma li kullim ridi ma na wa. Fama nkana tiġurat uhu il-allahi waro soli, fa iġurat allahi waro soli. Ba mankana tiġurat uhu li tunja jimsi buha, għawim urahatin jomkibua, fa iġurat uhu il-alma aġarau il-eji. S-a subub nja Wa inna malikul imrinna ma'nawa Dan sesungguhnya apa yang diperoleh Oleh seseorang Ma'nawa sesuai dengan niatnya Femengkana tijeratuhu ilallahi wa rasuli Siapa yang hijrahnya Kepada Allah dan Rasulnya Maka dia mendapatkan pahala Sesuai dengan hijrah Kepada Allah dan Rasulnya Femengkana tijeratuhu Litunia yusibuha Awi mura'ati Dan siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya ila ma'an cara ilahi sesuai dengan niatnya. Ya, innamat tufitul hasan. Menunjukkan arti pembatasan. Dan di sini adalah membatasi mausufun ala sifat. Membatasi sifat Sesuatu yang Dijelaskan dengan sifat ini Innamal amalu bin niya. Mana yang mausuf, mana yang sifat al amal mausuf Bin sifatnya Sifat dalam, dalam arti Lebih umum ya, bukan dalam arti Pengertian nahu Sesungguhnya amal itu bisa diterima Bin niat karena adanya niat Atau berdasarkan niatnya Sehingga meniadakan hukum Selain amal yang sifatnya seperti ini maka Kalau ada amal yang dilakukan tanpa niat Atau ada amal yang niatnya rusak Tidak disebut sebagai amal Tidak disebut sebagai amal yang diterima Dan niat Makna bahasanya adalah al-qasd. Makna bahasanya adalah al-qasd. Sedangkan makna istilah, sebagian ulama mengatakan sama dengan makna bahasanya. Makna istilah niat sama dengan makna bahasanya. Tanīat shay'un ma'ruf 'inda jamī'in nas. Niat itu sesuatu yang sudah dikenal oleh semua orang. Karena itu Nabi sallallahu alaihi tidak pernah menjelaskan apa itu niat. Beliau menjelaskan betapa pentingnya niat Sehingga menentukan Sah dan tidaknya amal Namun beliau tidak menjelaskan apa itu Niat Karena semua orang tahu niat itu apa Dan menjelaskan Sesuatu yang sudah diketahui Taksilul hasil Membuat sesuatu yang sudah ada Menciptakan sesuatu yang sudah ada Sia-sia Maka tidak perlu ada penjelasan Karena itu Satu hal yang aneh Ketika ada orang yang kebingungan Memahami apa itu niat Sampai setiap beramal Yang pertama ditanyakan Bagaimana niatnya Banyak orang yang seperti itu ya. Ketika diajari satu amal Cara sholat khusuf Itu seperti ini Cara sholat id seperti ini Pertanyaannya itu Bagaimana cara niatnya Banyak yang seperti itu Ini satu hal yang unik. Kenapa? Karena niat satu yang ma'ruf tapi masih banyak orang yang tidak tahu apa itu niat padahal dia sendiri sudah berniat. Karena tidak mungkin dia apa? melakukan amal itu sementara dia dalam kondisi sadar sementara dia tidak memiliki niat. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah mendefinisikan niat dengan al-ilmu. Mendefinisikan niat dengan al-ilmu. Tahu Yang penting orang itu tahu Amal apa yang dia kerjakan Maka dia berarti sudah Punya niat Dan itu inti niat Setiap orang yang paham Apa yang dia kerjakan Maka otomatis dia sudah punya Niat Kecuali kalau dia tidak Paham Karena itu Amal orang-orang yang Dia tidak memiliki ilmu Yang dia Mustahil memiliki ilmu Seperti orang gila Atau anak yang belum Kenal apa yang dia lakukan Atau orang lindur Atau yang semacamnya Maka amalnya tidak Dihitung Kenapa? Karena tambah niat Kemudian dalam riwayat yang kita baca Menggunakan zaman Tandini fiqat la riwayat dalam mayoritas riwayat în riva jar. Tandini, Mishel, aptullah, alibasam, n-iad s-arasharijat, adalah al alibasam, alibasam, alibasam, ibadah alibasam, alibasam, alibasam, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, kemudian perlu dibedakan ya. Ada Istilah Kerentak hati Hanya sebatas lintasan batin Al-khawatir Dan ada yang Sampai berupa Al-azm Kapan sebuah niat Itu dihitung sebagai niat Sehingga Masuk dalam hadis Siapa yang punya niat untuk beramal Faman hama Bichairin palamiya yamalha, Palahu ajrun wahid Siapa yang punya keinginan Untuk melakukan amal kebaikan Tapi dia tidak mengamalkannya Maka dia tetap mendapatkan pahala Satu Maka jawabannya Dibedakan antara khawatirul qalbi Dengan niat Sesuatu itu baru bisa disebut niat seperti yang disampaikan oleh muallif atau oleh syarif oleh pensyarah, bahasanya sesuatu disebut niat kalau sudah bentuknya al-azmu. Al al-azmu adalah niat ibadah taqarruban ila Allah. Sudah jadi tekad keinginan besar untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baru lintasan batin belum disebut niat. Belum sampai keinginan bulan untuk melakukan ibadah Belum disebut niat. Kemengkangan hijrah tuhu Siapa yang hijrahnya Disini jumlah syartiyah Siapa yang hijrahnya Ilallahi wa rasulih Kepada Allah dan Rasulnya Ba hijrah Ilallahi wa rasuli. Ini jawab syaratnya. Dan di sini ada kesamaan antara syarat dan jawab, karena di sini ada takdir, ada bagian yang terbuang. Famengkakan insyroto ilallahi warasuli ini akan mewakas dan siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah niatnya. Siapa yang niatnya untuk mendapatkan pahala? Dari Allah Dan cinta Rasul-Nia Maka dia hijrahnya Menuju Allah dan rasul Dalam arti mendapatkan Pahala dari Allah Dan kebaikan dari Rasul-Nia Sallallahu alaihi Berbeda dengan kalimat yang kedua Wa mangkana hijrah-Ni tunia yusibuha Awimura'ati Siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia Yang ingin dia dapatkan Awi mura'ati yang tihua Atau wanita yang ingin dia nikahi Fa hijrah tuhu ila Ilaihi Maka hijrahnya sesuai dengan apa Yang akan dia inginkan di sini tidak diulang lagi Kalau yang pertama Diulang siapa yang hijrahnya yang mendapatkan Pahala dari Allah dan Rasulnya Fa hijrah tuhu ila lahi Namun, ketika dalam masalah dunia, alt univers, într-un alt univers, într-un alt univers, într-un alt univers, într-un alt univers, într-un alt univers, într-un alt univers, într laha Untuk menunjukkan, într ini, tujuan yang rendah Tujuan yang rendah într-un alt univers, într-un alt berbeda dengan hijrah kepada Allah dan Rasulnya diulangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. tuhi Allahi wa rasuli untuk menunjukkan kalau ini adalah tujuan yang mulia. Beliau ulangi yang kedua. Kemudian bisa dipastikan orang yang ikhlas karena Allah pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terkait masalah ikhlas dalam beramal dan Uh, apa, penyakit dari ikh, Niat dalam beramal Lawannya ikhlas Ada dua hal yang perlu kita bedakan Yang pertama adalah Tidak ikhlas Dalam bentuk tujuan amal Tidak ikhlas dalam bentuk tujuan amal Ini hukumnya syirik akbar misalnya ada orang yang ibadah namun ditujukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala dia beribadah, dia puasa untuk selain Allah atau dia sholat untuk selain Allah atau dia berkorban untuk selain Allah ini hukumnya syirikun akbar maka dia syirik min asli niyah dia syirik dari asal tujuan dia beribadah dan orang beriman tidak akan melakukan seperti ini. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ketika dia beribadah, tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dia arahkan dari ibadah ini adalah untuk selain Allah. Dia menyembah selain Allah, dia berkorban untuk selain Allah. Syirkun Akbar. Kemudian yang kedua, yang kedua tidak ikhlas min jihadid da'i. Tidak ikhlas Karena salah motivasi Dia sholatnya untuk Allah Dia tidak menyembah selain Allah Dia puasanya untuk Allah Dia tidak beribadah untuk selain Allah Dia mengkorban Ikhlas untuk Allah Sehingga dagingnya halal Namun motivasinya Bukan murni untuk Allah Motivasinya untuk mendapatkan pujian atau untuk disanjung orang lain untuk ria atau sum'ah. Maka yang ini statusnya syirik kecil, syirkun Syirik kecil sehingga pelakunya tidak dikumuni musyrik. Namun bisa membahayakan ibadah yang dia lakukan, yang sedang dia kerjakan. Hanya saja konsekuensi ibadahnya berlaku. Artinya Dia tetap dianggap menguburkan kewajiban Kalau itu ibadah wajib Atau kalau bentuknya misalnya binatang Yang disembelin, binatangnya tetap Sah Sehingga satu kesalahan ketika ada orang yang menyatakan Siapa yang berkorban Karena ria Maka dia berkorban untuk selain Allah Maka dagingnya adalah Bangkai Karena ini menyembelin untuk selain Allah Ini keliru, karena dibedakan tadi Shirkun min jihadid dafe'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i dan syirkun min jihah kalau dia tidak ikhlas karena tujuan ibadahnya diarahkan untuk selain Allah dia beribadah kepada selain Allah seperti orang yang larung atau sedekah bumi atau untuk dijadikan tumbal itu ibadah berkorban untuk selain Allah maka ini syirkun akbar takirnya haram pantai dan ini lagi, disebut deci Allah hewan yang disempelai untuk selain Allah namun kalau bentuk syiriknya itu mincihada hanya sebatas salah motivasi dia belajar karena motiv motivasinya nanti biar jadi ini atau dia kultum motivasinya untuk itu dan seterusnya salah motivasi maka ini syirkon asbar dan syirkon asbar uh, tidak sampai menyebabkan pelakunya jadi kafir Dan konsekuensi ibadahnya berlaku Hanya saja pahala ibadah orang ini Tidak ada sesuai dengan besar dan kecilnya sirip yang dia lakukan Kemudian hadis yang kita baca ini Termasuk hadis yang digunakan oleh para ulama Untuk membuka dan mengawali kitab-kitab mereka Di antaranya adalah Sahih Bukhari Yang beliau mengawali kitab Sahihnya dengan hadis innama amal bin karena hadis ini mencakup seluruh masalah dalam agama karena agama karena amal ibadah manusia tidak akan mungkin lepas dari yang namanya niat karena ini hadis yang makro dan insyaallah untuk sudah sering mendengarkannya kita lewati kita masuk hadis yang kedua ibn Urairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi Dari Abu Urairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda La yaqbalu Allahu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat kalian ketika dia mengalami hadas hatta ya taho'a sampai dia berwudu Hadis ini dari Abu Hurairah dan Abu Hurairah menjadi sahabat Nabi sallallahu selama berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun. Meskipun hanya 3 tahun, beliau sallallahu memiliki hadis paling banyak di sahabat yang yang lain. Nama asli dia Fee khilaf baina ulama ada sekitar 30an kaum pendapat tentang nama aslinya namun yang makruf adalah Amr Rahman bin at-Tausi beliau dari suku Taus dan suku Taus dulu sempat mengecewakan para sahabat para sahabat mereka marah dengan suku Taus karena tidak wai menolak Kemudian para sahabat minta Nabi SAW Ya Rasulullah Inna tausan abad alaihim Wala Rasulullah Suhut taus menolak dakwah Islam Doakan kebinasaan Untuk mereka Kemudian Nabi SAW berdoa dengan pelan Sesuai dengan permintaan sahabat Dan sahabat mengaminkan Namun doa Nabi SAW adalah Allahumma di tausan Wa dinihim ilayya wa jinī ya Allah berikanlah petunjuk kepada Taus su so Taus dan datangkan hadirkan mereka kepadaku sahabat mengatakan amin amin dan mereka mengatakan halakat Taus halakat Taus binasa Taus binasa Taus tapi mereka tidak tahu apa yang didoakan oleh Nabi saw doa ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala maka datanglah Uh, rombongan dari Thaus dan mereka menyatakan masuk Islam. Di antaranya Abu Reh, Rahulah, bersama ibunya. Dan beliau termasuk sahabat yang miskin ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Namun jadi sahabat yang kaya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kaya? Karena istrinya orang kaya. Waktu dulu ee uh, ngaji bersama Nabi SAW, Abu Hurairah itu menjadi pelayan bagi seorang wanita wanita anak orang kaya, gadis anak orang kaya menyiapkan kendaraannya, nyuci bajunya, apa-apa gitu ya setelah Nabi SAW meninggal, dia jadi ulangan majikannya si wanita ini menjadi istrinya Abu Hurairah Anhu Suntem ada beberapa alasan mengapa Abu Rehra Memiliki hadis Lebih banyak dibandingkan Sahabat yang lain Dan ungkapan yang benar Abu Rehra adalah Aksaru sohabiyyan Fit La fil ada Aksaru sohabiyyan Fit la fit tahamul Dalam hadis Itu ada dua istilah ya Dan adab. Adab. Ad Tahamul dan ada istilah lain ada adalah at-tahdits. itu kegiatan menerima hadis. Kegiatan ngaji, menimba ilmu hadis. Kalau tahdits atau adab itu kegiatan menyampaikan hadis. Seperti di tempat kita, ada orang yang sangat rajin ngaji. Setiap kajian dia ikuti, dimanapun kajian dia selalu hadir di situ Entah serius entah ngantuk di belakang, pokoknya selalu hadir Namun dalam dakwah, dia kurang Tulisannya jarang, misalnya atau ceramahnya sedikit, jarang mengisi kajian Dia banyak tahammul, tapi kurang dalam masalah ada Dalam masalah tahtir ada yang dia baru ikut kajian dia baru ikut kajian 2 atau 3 tahun tapi ceramahnya banyak dia sering diundang jadi da'i atau banyak tulisannya maka dia kalau tahammulnya sedikit tapi kalau adanya banyak semua yang dia dengar disampaikan semua yang dia dengar dari ustaz ditulis ini taktisnya sering tapi adanya tahamulnya eh, sedikit nah ada sahabat yang dia tahamulnya banyak, karena menyertai Nabi SAW dalam banyak kesempatan dan lebih lama menjadi sahabat Nabi SAW tapi taktisnya adanya sedikit mungkin karena beliau sibuk mengurusi yang lain atau beliau tidak punya murid atau beliau jarang menyampaikan hadis atau beliau sudah merasa cukup dengan adanya banyak dai di sekitarnya. Di antaranya misalnya sahabat Utsman ibn Affan al radhiyallahu anhu, jarang kita jumpai hadis an Utsman ibn Affan. Al atau sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu yang menyertai beliau dalam banyak kesempatan. Namun hadisnya lebih sedikit daripada Umar, lebih sedikit daripada Aisyah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tahammulnya banyak namun tahtisnya sedikit karena itu ungkapan yang benar untuk Abu Hurairah adalah aksaru sahabiyyan la bid tahammul sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis bukan sahabat yang paling banyak menerima hadis bisa dibedakan ya kalau sahabat yang paling banyak menerima hadis kita nggak tahu tentu saja mereka yang lebih senior jelas lebih banyak menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan sahabat yang junior. Namun dalam tahdit dalam menyampaikan hadis Abu Hurairah lebih banyak daripada sahabat yang lain. Ini e, kesimpulan yang tepat untuk Abu Hurairah radhiyallahu Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu Dalam menerima hadis Itu tidak hanya menerima langsung dari Nabi wasallam, Beliau juga menerima dari sahabat-sahabat yang lain Namun terkadang murir, rahmat, yonanku, Ketika menyampaikan hadis Tidak menyebutkan siapa sahabat yang menjadi sumber Beliau mendapatkan hadis Dan ini diperbolehkan Meskipun tidak diketahui Ini diperbolehkan dan tidak termasuk hadis mur mursal karena Abu Hurairah termasuk sahabat dan riwayat sahabat dari sahabat yang lain dari Nabi sallallahu kemudian sahabat yang tingkat pertama tidak disebutkan tidak termasuk hadis mursal dan tidak ada istilah ingqita' dalam sanad cukup dengan kehadiran Abu Hurairah yang menyampaikan maka sudah dianggap hadisnya hadis yang mausul hadis yang bersambung sanadnya Ini berdasarkan kaidah jahalatus sahabi la yadur. Tidak diketahuinya status dan nama sahabat la yadur, tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Beda dengan generasi selain sahabat. Kalau generasi selain sahabat tidak ada satu saja atau salah satu tidak diketahui siapa statusnya, ada namanya tapi tidak diketahui bagaimana statusnya, itu bisa mencacat memberikan satu cacat bagi status hadis karena itu abu reyrah r.a.w. banyak menyampaikan hadis tidak semuanya dari nabi dan ini sebagian ulama membuktikan hadisnya abu reyrah r.a.w. itu banyak tidak menggunakan singkat tasmi beliau tidak menyatakan sami atau akhbarani atau hatta nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Namun dia banyak menggunakan qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau tidak mengatakan sami tu Rasulullah yaqul, tidak. Karena beliau tidak mendengar. Beliau mendapatkan dari yang lain. Namun yang lain ini tidak disebutkan Dan hadis seperti ini Banyak kita jumpai untuk sahabat-sahabat yang junior Di antaranya Ram, Yang lain adalah Ibn Al-Baz R.A antum bisa periksa Beberapa buku hadis Dari dua sahabat ini Kebanyakan langsung Qawalah Rasulullah SAW. Tidak pakai Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu salata ahadikum idza hadatsa hatta yatawaddoa." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kalian ketika ada sampai berhutu La yaqbal tidak menerima, menunjukkan kalau itu tidak sah. Dan semua yang tidak sah pasti tidak diterima. Sebaliknya Yang tidak diterima Belum tentu tidak Sah Karena sah Dengan makul itu berbeda Ada sah Ada makul Apa itu sah Amal disebut sah tidak karena dari admin Apabila Tanggungannya Sudah hilang Amal wajib disebut sah Ketika pelakunya Sudah tidak lagi Dianggap memiliki tanggungan Kewajiban itu amal Amal sunnah disebut sah Ketika Dia telah dianggap Mengerjakan amal sunnah Karena itu Sahnya amal Indikatornya adalah indikator dohir, Indikator lahiriya Karena indikator lahiriya makna manusia bisa menilai kita disuruh menjadi curi amal seseorang ini sah atau tidak bisa bisa manusia bisa tapi kalau makbul ini nggak bisa karena yang tahu apakah makbul atau tidaknya Allah Subhanahu wa taala kalau sah manusia bisa apa dalil kita bisa menjadi curi kapsan amal orang lain Hadis musik sholat buku nah, Mungkin yang lebih dekat Hadis tentang orang yang sholatnya Salah Orang yang sholatnya tidak sah Hadis buat buku orang muslim, hadis ma'ruf Nanti akan kita baca Ada orang yang masuk masjid Kemudian sholat dua rakaat, ah, Setelah itu balik mendekati nabi wasallam, Menyampaikan sholat Lalu nabi s.a.w Sampai berapa kali ini? Tiga kali Kemudian dia minta diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saya tidak bisa salat selain itu tolong ajari aku. Nabi sallallahu alaihi menilai salat orang ini tidak sah. Padahal dia bukan pelakunya. Beliau hanya menilai salat orang lain. Termasuk hadis Hudzaifah ibnu Yamani yang beliau melihat ada orang yang salatnya tidak tumaniinah. Kemudian oleh Hudzaifah Sejak apa kamu salat seperti ini? Kata beliau, e, kata orang ini 40 tahun. Laumitta ala hadza min ta'ala ghairi fitrat Muhammad sallallahu Kalau kamu mati sementara salat tetap seperti ini, kamu mati tidak membawa fitrah agama Muhammad sallallahu Maka Udaifah bisa menilai amal orang lain. Karena indikatornya zahir. Kapan satu amal bisa bernilai sah ketika dia memenuhi syarat rukun dan wajib. Dan itu semuanya dohir Itu semuanya dohir Kita bisa lihat orang ini amalnya memenuhi syarat rukun wajib. Kita lihat dari mulai awal dia wudu, kemudian amal kita lihat tidak ada najis dan seterusnya. Kemudian kita bisa nilai amal Musa. Karena indikatornya dohir Orang bisa tahu sah dan tidaknya amal Maka sah dan tidaknya amal itu sifatnya keyakinan. Orang bisa yakin. Dan kita dilarang untuk tarotut dalam masalah keabsahan amal. Jangan-jangan nanti tadi amalku nggak sah. Tadi kayaknya amalku nggak sah. Diulangi lagi, diulangi lagi. Dan ini bagian dari was-was setan. Ada sebagian orang yang tidak bisa membedakan antara makul dengan sah. Terus dia ulangi lagi. Tadi kayaknya nggak diterima, sholat lagi. Kayaknya sholatku tadi nggak diterima, ulangi lagi. Yang penting sah jangan diulangi. Karena mengulangi amal tanpa sebab ini abas tindakan sia-sia mempermainkan syariat. Bahkan bisa jadi haram karena mempermainkan syariat. Beda dengan makbul. Kalau makbul tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa taala dan kan yang bisa dilakukan oleh manusia terkait dengan makbulnya amal adalah berharap. Berharap semoga Allah menerimanya. Sebagaimana dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam beliau berdoa, "Rabbana taqabbal amal, kita berdoa dan berharap dari si Allah SWT. Kemudian, al -Hadis adalah wasfun hukmiyun muqaddaron yamuhu bil Yamna yamna'u wujuduhu min sihhatil ibadati al mashruuta li hadas adalah satu sifat yang abstrak namun dibatasi di anggota tubuh kondisi abstrak yang dilakukan dalam tubuh manusia Keberadaan hadas menghalangi sahnya satu ibadah Yang dipersyaratkan harus dilakukan dalam kondisi suci Dan ibadah yang harus dilakukan dalam kondisi suci Dari hadas Yang pertama salat, Yang kedua To'af ah. Kemudian tentang kiraatul quran Baca Quran dimerselisihkan Madab Jumur Hadis penghalang tidak boleh membaca Quran baik besar maupun kecil kemudian madhab sebagian kembali diperbolehkan baca Quran dalam kondisi hadis kemudian dari hadis yang kita baca ada kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama biasanya sholatul muhtis dan tukbalu hatta yata taharah min almutasyi Selatnya orang yang dalam kondisi hadas Tidak akan diterima Sampai dia bersuci dari dua hadas Besar maupun kecil Apa bedanya hadas dengan najis? Ya, kalau hadas itu abstrak Kalau najis, konkret gitu ya. Hadas tidak bisa disentuh Gimana caranya untuk orang hadas? Bisa ya, orangnya Kalau hadasnya ya? bisa, buang hadasnya? nggak bisa ya tapi bisa dihilangkan. Kalau najis sesuatu yang konkret bisa dihilangkan. Paham? Nah, karena itu kita bedakan antara menghilangkan hadas dengan menghilangkan najis. Antara menghilangkan hadas dengan menghilangkan najis. Menghilangkan najas Ini ibadah Mahdoh Menghilangkan hadas, ibadah Mahdoh Sehingga Seseorang Tidak bisa menghilangkan hadas Dengan logikanya Kalau cara seperti ini Nampaknya Bisa menghilangkan hadas Atau tidak bisa Karena hadas itu sifatnya ibadah Menghilangkan hadas sifatnya ibadah Mahdoh Dan karena itu hadas Jumlahnya terbatas Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Dalil Kalau tidak ada dalil Maka hukum asalnya bukan Hadas Sehingga orang tidak bisa menilai Bahwa oh seperti ini hadas Bisa membatalkan sholat, bisa membatalkan Tawang Kalau tidak ada dalil Misalnya Muntah atau mimisan Atau terkena najis itu hadas atau tidak kalau tidak ada dalil bukan hadas karena hadas itu terbatas oleh dalil hadas yang terbatas, cara menciusi hadas juga terbatas dari ibadah mahto beda dengan najis kalau menghilangkan najis ini bukan ibadah mahto sehingga cara menghilangkan najis tidak ada aturan khusus Karena inti menghilangkan najis adalah yang penting benda itu hilang Tidak melekat di benda yang suci Bisa bentuknya treatment khusus, dicuci khusus, atau hilang dengan sendirinya Kering atau misalnya kena hujan terus hilang Yang penting pokoknya benda itu hilang Sehingga mencuci najis tidak ada aturan khusus Kecuali untuk najis yang sudah mansus yang ada nasnya, yaitu air liur anjing, yang di situ nabi salah salah tidak menjelaskan ilahnya mengapa beliau salah memerintahkan kalau mencuci air liur anjing harus tujuh kali. Pokoknya beliau perintahkan ilahwa melakukan mukinai hatikum, faliyak saban, ulahuna Kalau anjing menjelati wadah yang basah Maka cucilah 7 kali Yang pertama dengan menangkan tanah Beliau tidak menjelaskan ilahnya Karena disitu banyak penyakit Karena disitu ada virusnya Beda dengan lalat Lalat nyemplung Ke minuman Beliau jelaskan sebabnya Faliyak misu dicelupkan dulu Karena di salah satu apa, Sayapnya ada penyakit Salah satunya ada obatnya Beliau jelaskan ilahnya Kalau yang anjing, dia tidak jelaskan Ilahnya, karena itu Untuk masalah mencuci Najis anjing, air diur anjing Sifatnya ibadah mahtoh Khusus untuk ini Sedangkan najis-najis yang lain Tidak mahtoh Yang penting pokoknya najisnya itu hilang Bagaimanapun caranya Sudah dianggap Suci Beda dengan hades, kalau hades Mahdoh Hadasnya harus ada dalil. Cara mencuci hadas Harus mengikuti dalil. Orang tidak bisa membuat sendiri Cara mencuci hadas Sehingga kalau ada pertanyaan Ada orang yang tidak punya air Kemudian dia dalam kondisi hadas Terus dia mandi angin misalnya. Itu bisa enggak Mencuci hadas Atau dia diuapi Diuapi sebagai pengganti Mandi, ya tidak bisa Karena uap bukan air Kayak binatu itu kan di ya Nah, maka ada sebagian orang Yang melakukan, binatu itu Sudah bisa mencucikan najis ataukah Belum, misalnya ada celana yang terkena Najis di binatu Binatu katanya pakai uap ya Tidak pakai air Ya jawabannya Yang penting pokoknya Hilang najisnya Tapi ini tidak boleh dipakai untuk manusia. Manusia mau mem membersihkan hadas, Menyucikan diri dari hadas, dibina tuh, nggak bisa. Dia hadas besar karena nggak kuat air, pakai uap, tidak diperbolehkan. Lendir syariah gimana? Lendir syariah? Maksudnya gimana? Oh, pakai embel-embel syariah? Hanya kan sekarang itu Biar ada non syariah. <gaino -tasiak> yeah. Ya. Londri Syariah ya gimana ya, <SILENCIO> ya semua Londri insyaallah Allah menemui Syariah yang penting pokoknya sudah rapi itu dalam kondisi Suci dari Najis. Kemudian Hadas nafidun lil termasuk pembatal wudhu dan pembatal sholat, ingkar jika hadas ini ada dalam sholat. Yang dimaksud dengan atamul kabul di sini adalah ada hadis sholawat wa mizzaa Tidak sahnya sholat dan tidak mengukurkan kewajiban Ada ijizah, ada shihah Ada ijizah, ada shihah Apa bedanya? Kalau sah itu ternilai ya Ternilai Biasanya ijizah dan shihah ini dipahami sama Namun, kalau kita detailkan ijizah dan shihah ini beda Kalau sah itu ternilai ada pahalanya. Kalau ijazah menguburkan kewajiban. Ada amal sah namun tidak ijazah. Contohnya apa? Haji nya anak kecil. Haji nya anak kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mewajibkan kepada masyarakat. Inallah. Farouq Ali kemudian haji atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu sebuah rombongan yang mau haji kemudian ada seorang wanita yang mengangkat anaknya ya Rasulullah an hajj apakah bayi ini bisa melakukan haji? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia dan pahalanya punya kamu. Namun ulama sepakat anak ini kalau dewasa belum dianggap telah menunaikan haji Islam artinya dia nanti kalau mampu wajib masih wajib haji haji ketika bayi la tidak diwajibkan wajibnya meskipun sah makanya berpahala Kemudian al al -ala hadis jatullu, alat, alat, alat, alat, alat, syarat alat, salat alat, alat, alat, alat, alat, alat, alat, alat, alat, alat, alat, alat, alat, alat, alat, dari mereka mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda waylun lil aqabi minan nar celakalah tungkak-tungkak tumit-tumit minan nar dari neraka Hadis ini memiliki sababul wurud Dalam sebuah sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika singgah bersama para sahabat itu waktu asar hampir habis matahari sudah sangat merah kemudian para sahabat belum sholat asar lalu mereka buru-buru ketika berwudhu hingga ada orang yang ketika wudhunya ketika berwudhu bagian kakinya masih kering seluas satu koin Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu itu dari jauh. Lihat beliau lihat ada orang yang ketika itu ada yang cuman diusap kakinya. Ada yang dicuci tadi masih keren. Beliau lihat dari jauh. Kemudian salam -salam teriak, Celaka tungka -tungka yang mau nyemblom, neraka. Celaka -tumir -tumir yang akan masuk ke dalam neraka. Karena wudhunya tidak sempurna Dan ini yang paling banyak jadi korban ketika wudhu Bagian tumit belakang Banyak orang yang ketika wudhunya kurang sempurna Tumit belakangnya masih kering Maka Nabi Wasallam mengingatkan hal ini Sampai ini pun pernah dilakukan oleh para sahabat Terutama yang buruk-buruk Alway disini adalah kalimat zajar Kalimat celaan Bukan nama neraka Maka kata Wail, Sakor, Jahannam Hawiyah Dan seterusnya Itu bukan nama-nama neraka Bukan nama tingkatan neraka Ada tingkatan neraka Jahannam, ada Hawiyah Ada Wail, tingkatan-tingkatan Bukan demikian Itu sinonim dari neraka Neraka punya banyak nama Ada Jahannam ada sakor ada hawiyah sedangkan untuk wail apakah ini termasuk salah satu nama neraka kata yang menyatakan demikian dan ada yang mengatakan ini kalimat zajat wailun lil-musallin alladzina hum an salatin sahun itu kalimat zajat celah dalam arti ancaman azab dan kehancuran bagi orang seperti ini dan wail, itu isim masdar yang la yang tidak memiliki fi'il. Isim masdar yang tidak ada fi'ilnya. Biasanya kalau fi'il kan punya masdar. Kataba yang itu kitabatan masdarnya kitabah. Kata apa yang itu fi'ilnya? Wa itu enggak ada. Adanya hanya isim masdar tidak punya fi'il. kemudian tentang alakok ini jamak dari akipun yaitu bagian belakang kaki Walmurah yang dimaksud di sini adalah ashabu selakala orangnya namun yang benar yang menjadi kecelakaan di sini adalah kakinya nah ulama berbeda pendapat tentang Apakah mungkin di neraka itu ada orang yang disiksa sebagian badannya sementara sebagian yang lain tidak disiksa? Jadi yang disiksa cuman kakinya. Sisanya betis ke atas ini tidak disiksa. Sing nyemplung neraka cuman kakinya. Atau yang disiksa cuman matanya. Tapi yang lain bagian kepala yang lain tidak disiksa. Ada yang mengatakan bahasanya yang dimaksud penyebutan sebagian anggota badan Dengan ancaman neraka itu mencakup keseluruhan Maka ancaman waylun lil'akaw celakalah bagi tumit-tumit akan masuk neraka Ini maksudnya adalah pelakunya, orangnya, semuanya akan masuk neraka Tidak cuma kakinya yang masuk neraka, sementara yang lain tidak kena neraka Tidak demikian dan ini pendapat Syatullah al -Azhar. Yang beliau maksudkan al-aqab di sini adalah ashabul orang yang memiliki tumit itu nantinya akan masuk ke dalam neraka. Kemudian, pendapat Imam Ibnu beliau mengatakan bahasanya mungkin orang disiksa salah satu anggota badannya sementara yang lain tidak disiksa. Karena itu boleh mengatakan Adab di akhirat ada dua macam Ada adab Yang hanya diberikan Untuk sebagian anggota badan Contoh hal ini adalah Ancaman bagi orang yang Isbal Ya Mar asfala minal Bagian yang di bawah Mata kaki Minal kak maas palahaminal izan Minal Bagian sarung Yang di bawah mata kaki Di neraka Maka kulit yang tertutupi Pakaian Di bawah mata kaki Itu nanti nyeblong neraka Hanya bagian itu saja Sisanya enggak kena Kemudian ada adab Yang sifatnya menyeluruh Untuk seluruh badan Dan ini adalah umumnya adab dinarakan. Di neraka Wallahala Mana diantara dua ini yang benar Ini masalah akidah Namun yang terakhir Kalau kita lihat ancaman Nabi SAW hanya untuk sebagian anggota badan Untuk tumit, untuk kaki Dan seterusnya menunjukkan Kalau adab itu Sasarannya adalah sebagian Anggota badan Kemudian dari de ini kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama a bda il-vudu. Macebniam mradikan, angota, anggota al-i iħlal, salasatuti, antarangota, ghota, ghota, ghota, dalam hati sini nabi salat mengancam dua tumit yang masih kering. sementara anggota tubuh yang lain dikiaskan dengan kasus dalam hal ini. misalnya yang kering sikutnya apa sikotnya bisa nyemplung neraka? kan di sini ancamannya cuma tumit jawabannya ya sama. karena disebutkan tumit di sini mengingat kasus yang terjadi waktu itu yang kering adalah bagian tumit. kalau sikot yang kering Sikut juga ikut kena Biasanya ada orang yang Terutama ibu-ibu ya, Atau orang yang pakai lengan panjang Ketika bajunya ditarik Itu tidak sampai di atas sikut Akhirnya ketika wudhu sikutnya kering Kemudian ancaman yang sangat keras Bagi orang yang wudhunya tidak sempurna Orang yang wudhunya tidak sempurna Sehingga masih ada bagian yang Kering, sampai diancam oleh Nabi SAW dengan apa? Neraka Yang ini menunjukkan kalau itu dosa Dosa besar Dan satu kaidah yang disampaikan oleh Sheikhul Islam Semua dosa yang disitu ada wa'id Ada ancamannya Baik ancaman lakna Ancaman neraka Atau ancaman e, Nabi berlepas tangan Ini semuanya dosa besar Kemudian anil wajib fi rijlayni alghsulu fil wudu. Hadis ini menunjukkan bahasanya yang wajib dalam kaki adalah dicuci ketika wudu. Dan ini yang terdapat dalam banyak hadis sahih serta sepakat kaum muslimin. Khilafan li di syi'ah berbeda dengan prinsip Syiah, Agidahnya Syiah yang mereka mengatakan bahasanya wudu bagian kaki itu cukup di usap kalau kaum muslimin wudu itu ada dua cara pertama, cuci kaki yang kedua, ngusap kuf ngusap ada tapi harus pakai kuf kaos kaki atau sepatu kalau syiah Udu itu hanya ada ngusap tapi mereka mengingkari musabku. Kaki tetap harus dilepas alasnya, tidak ada kaos tidak ada kaos kaki, tidak ada sepatu, tapi cukup diusap. Di saat yang sama mereka mengingkari ada syariat musabku. Kalau ada orang yang pakai sepatu, dia nggak boleh ngusap di atas sepatunya atau di atas kaos kakinya. Dalam syiah pikir ini nggak ada adanya ngusap kaki. Kalau al-sunnah, kaum muslimin dua-duanya ada. Mencuci kalau kakinya lepas, tidak ada yang bungkus Dan mengusap jika kakinya dibungkus dengan sepatu atau kaos kaki dengan aturan yang nanti akan kita bahas. Maka dalam buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama, terkadang mereka memasukkan bab fikih Di dalamnya Kenapa kok pikir ini dimasukkan? Karena pikir ini menjadi pasir Termasuk fikir pemisah Antara kaum muslimin dengan syiah Antara al-sunnah dengan Ali bid'ah Sehingga tiba-tiba dalam masalah akidah. Siapa yang kudunya seperti itu Maka dia syiah Siapa yang kudunya tidak seperti itu InsyaAllah dia al-sunnah Hanya dengan kudu Bisa membedakan status Aqidah seseorang. karena orice, seperti ini putu seperti ini dilandasi dengan așa demikian yang bisa kita sampaikan că, ceva bermanfaat este 10 menit că, serahkan kepada este baza. Așa Kita serahkan kepada este jika ada că, <tuh> ya, <tuh> Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibadah itu hanya ada dua hukum Kalau tidak wajib Berarti apa? Mustahab, anjuran Karena itu tidak ada ibadah Yang hukumnya mubah Tidak ada ibadah Yang hukumnya mubah Dan siapa yang beribadah dengan amalan yang hukum asalnya ubah maka dia melakukan pita. Ah. Ini kayak Apa dasarnya? Penjelasan Syekhul Islam tentang ibadah kata beliau tidak mendefinisikan ibadah ibadah adalah apa? wa min alaf'al wal wal Istilah untuk menyebut semua yang Allah cintai Dan yang Allah itu hanya ada dua Kalau nggak wajib bagi kita Sunnah bagi kita Baik berupa perbuatan atau penucapan Lahir maupun batin Karena itu tidak ada istilah ibadah Amal mubah Tidak bisa jadi ibadah Siapa yang beribadah dengan mubah Wakfa'abintah Maka dia tersebut dalam bita Kecuali Kecuali dengan satu syarat Ilaqanahatal mubah Mu'inan lahu ibadah, kalau dia gunakan perkara mubah ini untuk membantunya untuk mendukung kegiatan ibadah yang dia lakukan maka mubah yang dia lakukan menjadi bernilai ibadah tapi dia bukan ibadah itu sendiri ya. sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'ad R.A kuntu ahtasibu naumati kama ahtasibu alallahi kau nanti saya mengharap pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan sebagaimana saya mengharap pahala dari Allah dengan tahajud yang aku lakukan kenapa karena tidurnya muad ini beliau niatkan agar nanti bisa tahajud lebih serius bisa tahajud lebih khusyuk istirahat dulu baru tahajud Maka tidurnya beliau diniatkan untuk membantu tanjunnya. Namun beliau tidak beribadah dengan tidurnya. Beliau berharap tidurnya diberi pahala karena ini nanti akan membantu ibadah. Karena itu tidak ada isti istilah ibadah memakai jubah. Memakai jubah bukan ibadah. Itu perkara mubah. Tidak ada istilah ibadah memakai atau naik menaiki onta. Saya mau ibadah naik onta ke <throat> birolokok, like angin. Gak ada. Karena hukum asalnya perkara mubah, tidak ada istilah ibadah apa misalnya bawa tasbih. Ini perkara mubah, alat-alat pengarang mubah. Atau tidak ada ibadah yang bentuknya hanya memakai peci. Nah, kalau pakaian seperti ini nanti bernilai pahala, ada nilai ibadahnya. Apa dalilnya? Nah, kalau tidak ada dalilnya selesai. Kecuali jika pakaian-pakaian seperti itu dia gunakan sebagai sarana untuk mendukung ibadahnya saya berpakaian seperti ini biar sholatnya lebih nyaman dikasih wewangian, pakaiannya bersih enggak ganggu, biar enggak gatel enggak ganggu sampingnya karena enggak bau dan seterusnya itu bentuk menggunakan sesuatu yang mubah untuk apa? membantu ibadah tapi perkara mubah itu sendiri Tidak boleh digunakan untuk Ibadah ya? So. Ya. Kalau kita ya Kalau ada niatan dari kita Keinginan dari kita Saya menggunakan ini agar Bisa membantu ibadah yang saya lakukan Maka nilainya Berpahala Membantu ibadah yang Saya lakukan Tapi kalau tidak ada niatan untuk itu Dia pakai wangian karena mau jagung, Karena mau menghadiri resepsi pernikahan Atau karena mau rapat RT Ini dia menggunakan satu yang ubah untuk yang ubah Tidak termasuk nilai ibadah Dan niat ada dalam hati Pokoknya ada keinginan Ini membantu ibadahnya InsyaAllah dapat pahala Wallah Cukup? Mi? m kita lanjutkan a alăptat, k maaf, ta'